Terlanjutkan, <coughs> di sini kata masuk Nef, hurufful jari, yaitu akan diberikan penjelasan sedikit tentang harful jir, huruf huruf jir, min ila an ala fi al kafu, al lmu al ba'u wawul al qosami, atta'u hatta huba Di sini musonif ingin mendatangkan beberapa makna yang terkandung dalam setiap harful jar. Tapi ini bukan pembatasannya karena terkadang satu huruf jar itu bisa sampai puluhan makna yang terkandung di dalamnya. Yang pertama, harful jar min huruf jarmin Lahu ma'anin kathirotun Dia itu memiliki makna yang sangat banyak Minha di antara makna yang sangat banyak itu adalah bidayatul makan Menunjukkan awal permulaan dari sebuah tempat seperti khoroj itu minal baiti ilal masjid. Saya keluar dari rumah. Maksudnya awal kali tempat yang saya keluar itu adalah rumah. Ilal masjid. Menuju ke masjid. Ya, jadi min di sini. Di antara makna yang terkandung di dalamnya adalah. Bidayatul makan. Menunjukkan permulaan tempat. Jadi dari mana saya keluar. Permulaannya itu. Saya mulai dari rumah dan berhentinya nanti di masjid. Itu yang pertama. Yang kedua, bidayatuz zaman untuk menunjukkan awal waktu. Jadi ketika terjadi sebuah perkara ada kemasukan harfu jermin Maka min ini menunjukkan awal waktu pertama kalinya tuh kapan Seperti khoroj itu minal fajri ilal maghrib Saya keluar minal fajri itu dimulai dari waktu fajar ilal maghrib Sampai datangnya waktu maghrib ya, Jadi menunjukkan awal kali waktu kejadiannya kapan jadi khoroj itu saya keluar, awal waktu keluar saya kapan, itu dimulai di waktu fajar. Mulainya ketika waktu fajar masuk, saya itu keluar, dan pulangnya ketika maghrib. Nah inilah yang dibilang pergi gelap, pulang gelap. Ya betul-betul semangat dia mengejar dunianya. Ya perginya gelap, pulangnya sudah gelap gitu. Yang ketiga, at ai ay bimakna ba'din. Min ini bermakna al-ba'du. Atau bermakna tab'id. Bermakna sebagian. Seperti tadi contoh di atas ya. Lahu ma'anin kathirotun minha. Di situ ada min ya. Di situ min, di sini bukan bermakna bidayatul makan. Bukan bermakna bidayatul sezaman. Namun bermakna tab'id. Jadi, Huruf jermin itu memiliki beberapa makna. Minha, diantara sebagian makna-makna huruf jermin, diantara sebagiannya. Nah, inilah contoh, min bermana ta'bi'id, bermana ba'du, bermakna sebagian. Seperti, minatullabi mukhlisuna. Di antara sebagian pelajar, itu ada diantara mereka yang mukhlisun, orang-orang yang ikhlas. Sebagiannya lagi, ya tidak ikhlas. Ya. Di antara sebagian para pelajar, itu sebagian di antara mereka ada yang ikhlas. Nah, di sini min bermakna tab'id. Bukan bermakna bidaya tul makan, atau bermakna bidaya tul zaman. Yang paling sering nanti penggunaannya itu, Meskipun nanti min sendiri ini memiliki makna sampai puluhan ya. Dulu anda pernah punya kitabnya tentang huruful ma'ani wa ma'aniha wa ma'anaha. Tentang huruf-huruf ma'ani dan makna-makna yang terkandung di dalamnya. Cuman buku itu anda jual waktu mau ke Riau. Di situ disebutkan tentang satu huruf itu bahkan Hamzah saja. Alif saja itu bisa memiliki makna sampai lima puluhan, memiliki puluhan makna untuk satu satu huruf. Nah, namun yang paling masyur nanti di sini adalah bidaya makan sama tabeit. Ya, kalau dalam kitab Mulaqahs yang miliknya Fuad ni, itu disebutkan juga penggunaannya untuk lil ibtidah, awli tabeit. Itu yang paling sering nanti digunakan gitu. Nomor yang pertama sama nomor yang ketiga. Yang kedua harful jir ila huruf jir ila walahu ma'ani kasiratun minha huruf jir ila ini memiliki beberapa makna minha. Di sini bermana tabid juga. Di antara makna yang banyak itu adalah sebagai muktadarnya. Lahu sebagai khobar yang didahulukan, kasih rotun nanti sebagai na'at. Kenapa dibaca ma'anin? Itu aslinya isi mangkus. Al-ma'aniyuh. Namun kalau yaknya dibuang, maka alif lamnya pun harus dibuang. Kalau dalam keadaan rofa sama dalam keadaan jer. Maka menjadi ma'anin. Aslinya kan al maani Mafa'ilu al-ma'aniyuh Kasih rotun sebagai na'at Ma'anin Jamat taksir ikut wazan Mafa'ilu Kasih rotun karena dia na'at Juga Dihukumi mu'annas Sebagai na'at Kemudian yang berikutnya dilihat, fungsi ilah untuk niyayatul niyah, makan. Untuk menunjukkan akhir dari sebuah tempat. Jadi berakhirnya di mana sebuah kejadian itu, tempatnya di mana, itu biasanya ditunjukkan dengan ilah. Seperti kharujtu minal baiti ilal masjidi. Saya keluar awal kali keluarnya itu dimulai dari rumah dan berakhirnya di masjid sampai di masjid ya saya keluar dari rumah menuju menuju masjid maksudnya berakhirnya perkara perbuatan keluar saya itu berakhir ketika sampai di di masjid ini fungsinya ilah Baik, nanti gini ya. Ila nanti punya dua fungsi, perhatikan. Untuk menunjukkan intiha ilgho ya. Betul-betul puncak dari akhir sesuatu. Atau qobla akhir Atau sebelum akhir dari sesuatu. Jadi Ila itu, perhatikan. Dia punya dua fungsi. Nanti kalau untuk menunjukkan makna nihayatul makan. Nihayatul makan itu ada dua maksudnya di situ. Untuk menunjukkan intihail ghayah yaitu puncak dari sebuah sesuatu di mana berakhirnya ya di situ, enggak ada lagi yang berikutnya. Atau yang kedua, qabla akhiriha. Atau sebelumnya, sebelum yang terakhir, sebelum dari akhir dalam sebuah kejadian. Nah, ya, kalau di sini misalkan gini ya. Ada seseorang yang dia itu ingin ke pasar misalkan ila suq. Ya, dia ingin ke pasar. Namun dia mengatakan kharajtu minal baiti ila al ilal masjid. Saya keluar dari rumah ke masjid. Ah, ini bukan berarti menunjukkan perjalanan terakhir keluarnya dia itu betul-betul berhenti di masjid, tidak. Bisa jadi dia sampai ke masjid itu ada hajat yang ingin dia selesaikan gitu. Setelah selesai hajat, baru dia melanjutkan perjalanan menuju ke pasar, jadi nihayatul makan tulmakan di sini ada dua maksudnya, yaitu intiha ulgoya atau kobla akhiriha antara dua makna itu tinggal konteksnya nanti, jadi jangan entah mentang ada yang mengatakan begini, minal ilal saya keluar dari rumah menuju ke masjid, ternyata antum jumpai atau kalian jumpai dia itu di pasar, loh tapi katanya tadi ke masjid, kok sekarang ada di pasar? Bukankah ilah itu bermakna apa? Akhir dari sebuah tempat? Jawabannya, bisa jadi menunjuk, menunjuk kepada puncak akhir dari sesuatu itu, atau sebelum akhir gitu. Jadi ketika saya mengatakan saya menuju, saya keluar dari rumah menuju ke masjid, maksudnya masjid itu bukan tempat terakhir yang saya tuju. Selesai dari masjid saya akan ke pasar gitu. Faham? Karena kan kalau kalian pahami nanti ilah itu hanya bermakna intihaul goya saja. Nihayatul makan saja. Jadi kalau ada orang mengatakan, saya keluar dari rumah menuju masjid, terus kalian jumpai dia di pasar. loh. Tadi katanya ilal masjid, Kok sekarang ilal suki? Tadi katanya menuju ke masjid. Bukankah ilah itu menunjukkan akhir dari sebuah tempat? Kok sekarang tiba-tiba ada di pasar? Nah, berarti kamu bohong ini. Misalkan seperti itu. Jawabannya tidak seperti itu. Jawabannya itu adalah, ilah itu nanti nihayatul makan bisa jadi betul-betul puncaknya di situ berhenti atau sebelum di situ gitu. Ya, misalkan dia ingin ke tempat lain lagi tapi dia singgah ke tempat yang lain, tidak masalah gitu. Tetap ilah itu bermakna nihayatul makan. Itu makna nihayatul makan. Yang kedua, Nihayatul zaman, menunjukkan akhir dari waktu. Ya, menunjukkan akhir dari waktu. Tinggal kita lihat nanti ya. Antara huruf jermin sama huruf jir ilah, itu kan makna pertama sama makna keduanya sama ya. Bidayatul makan sama bidayatul zaman, nihayatul makan sama nihayatul zaman. Ah tinggal kalian lihat nanti kalau huruf jermin itu bersandarkan kepada tempat, paham? Maka menunjukkan bidaya tul makan. Kalau huruf jermin bersandarkan kepada waktu, berarti menunjukkan bidaya tul zaman. Namun kalau tidak bersandar kepada salah satu dari keduanya, maka huruf jermin itu kalian bisa bawa ke makna yang ketiga yaitu bermakna. Sebagaimana tadi di atas? Lahu ma'anin kasi rotun minha. Minha di sini enggak mungkin dibawa ke bidayatul makan atau bidayatul zaman. Kenapa? Karena domirha di situ adalah domir. Bukan tempat, bukan waktu. Sehingga min di sini tidak boleh dimaknakan bidayatul makan atau bidayatul zaman. Makanya min di sini kita terjemahkan litab'id. Bermakna sebagian. Nah, sama dengan ilah juga nanti. Kalau ilah nanti bersandarkan kepada tempat, berarti menunjukkan akhir dari sebuah tempat. Namun kalau bersandarkan kepada waktu, ya, maka menunjukkan dia itu akhir dari sebuah waktu yang terjadi. Paham? Di sini Musonif hanya mendatangkan dua, dua contoh, ya, dua makna. Tapi ini bukan sekali lagi, bukan pembatasan. Kharajitu minal fajri ilal maghrib saya keluar, awal kali keluarnya itu, diawali, dimulai di waktu fajar, berarti masih petang, masih gelap, ilal maghrib. Dan berakhirnya keluarnya saya itu, itu ketika sampai waktu maghrib. Maksudnya dia sudah pulang itu nanti ketika waktu waktu maghrib. Ya Di sini, nihayatul zaman. Faham? Jadi perhatikan itu tentang maknanya, Lihat sandaran huruf jar itu apa yang dia sandari. Kalau sandarnya kepada tempat berarti menunjukkan tempat, bidaya, bidayatul makan atau nihayatul makan. Kalau bersandarnya kepada zaman berarti menunjukkan bidaya bidayatuz zaman atau nihayatuz zaman. Namun kalau tidak nanti seperti min tidak bersandar kepada dua dua waktu tersebut, dua keadaan tersebut, maka min di situ bermana tab'id, seperti minha tadi. Ya, minha. Ini fungsinya mengetahui makna-makna huruf ini, ya di antara fungsi yang paling sangat pengaruh nanti dalam sisi menterjemah, ya mengetahui fungsi dalam setiap huruf itu memudahkan dalam menterjemah dan memudahkan dalam memahami kalam yang ada di sebuah tulisan. Tiga sekarang harful jari'an, walahu ma'anin kasir rotun minha. Dia memiliki huruf-huruf apa makna-makna yang sangat banyak. Di antara makna tersebut adalah al mujawaza Yaitu menunjukkan mujawaza. Yaitu melampaui, melewati. Seperti contoh. Ibn ta'id aniswadi ki as-su'i. Ay ibn ta'id anhu wajawizhu. Di antara fungsinya an harfuljar an itu bermakna mujawaza melampaui melewati seperti jauhilah sahabat yang buruk ya engkau satu orang laki-laki jauhilah kawan yang buruk maksudnya apa tinggalkan dia ya jangan dekat-dekat dengannya paham? Aibtaid anhu, maksudnya jauhi anhu dari dia, dari sahabat yang buruk tersebut. Wajawizhu dan lampoi maksudnya jangan dekat dengannya. Kalau harus berpapasan, misalkan, segera lewati dia, tinggalkan dia. Nah ini fungsinya an, ya bermakna mujawaza. Seperti atau misalkan ada contoh ibtaid Anis Sharri, jauhilah dari perkara-perkara yang buruk. Maksudnya apa? Lampoi tinggalkan perkara-perkara yang buruk tersebut jangan didekati. Jadi itu fungsinya an yang pertama. Seperti yang kedua, sekarang lihat antaku nabi makna baka. Contohnya. An bin kalau sebenarnya dalam menerjemahnya gini ya. Dari waktu dekat ini. Sa saya akan safar. Maksudnya waktu dekat ini saya akan safar. Itu kalau terjemah bebasnya. Namun karena di sini ada huruf jiraan. Kita bisa memberikan makna dia. Yaitu bermakna ba'da. Ba'da itu artinya setelah. Maksudnya setelah waktu ini. Waktu dekat-dekat ini. Insyaallah saya akan safar. Saya akan melakukan safar gitu. Ya. Di sini an bermakna ba'da qaribin bermakna ba'da. Nah. di sini tinggal kita lihat nanti ya dalam konteks dalam suatu contoh dibawa ke makna, makna apa? makna an tersebut. Apakah bermakna mujawaza, bermakna menjauhi, meninggalkan, melampaui ataukah bermakna setelah tapi sebenarnya ketika diterjemahkan pun tetap dari gitu. Ya. Jawila dari kawan yang buruk maksudnya ada makna tinggalkan dia. Ya, lampoi dia, jangan dekat-dekat dengannya. Atau an qaribin dari waktu dekat, maksudnya setelah waktu dekat ini saya akan safar. Itu di antara fungsinya an bermakna itu bermakna dua. Seperti perkataan Allah taala latarkabunna tabaqon an tabaq ay tabaqon ba'da tabaqin ya dalam surah al alinsiqaq kemudian yang ketiga antakuna bi makna ala an di sini bermakna Allah. misl qaulillahi taala wa may yabkhul fa inna ma yabkhulu an nafsi jadi an di sini nanti kita tidak memberikan makna mujawaza atau bermakna ba'da tidak tapi bermakna ala yaitu di atas. Dan barang siapa yang dia itu bakhil. Fa inna mayabakhalu an nafsi maka sesungguhnya orang itu sebenarnya melakukan kebakhilan atas dirinya sendiri. Ya, atas dirinya sendiri an di sini bermakna ala. Aiyah bakhulu ala nafsihi, yaitu dia bakhil pada dirinya sendiri. Kenapa digambarkan orang yang bakhil berarti dia bakhil dari dirinya sendiri? Faham? Tidak mau bersodako, tidak mau membantu saudaranya, tidak mau berinfak, tidak mau memberikan membantu dengan ilmunya. Sebenarnya orang yang bakhil ini sama dengan bakhil kepada dirinya sendiri. Kenapa? Karena dia tidak mau mendapatkan pahala gitu. Bukankah kalau dia bersodako dengan sedikit hartanya, Allah akan melipat gandakan hartanya? Tapi karena dia tidak mau bersodako, ya sudah, Allah pun tidak akan melipat gandakan hartanya. Bukankah kalau dia menolong saudaranya, maka dia akan mendapatkan tambahan pahala? Tapi karena dia tidak mau membantu saudaranya, tidak mau menolong saudaranya, maka dia sendiri pun tidak mendapatkan tambahan pahala. Jadi pahalanya di situ-situ saja. Ya, inilah orang yang bakhil. Makanya kata Allah, maka barang siapa yang bakhil tidak mau memberi, maka sesungguhnya itu dia bakhil kepada dirinya sendiri. Bukan dia merasa, oh saya bakhil berarti saya bakhil untuk, untuk saudara saya yang lain. Enggak. Dia bakhil itu untuk dirinya sendiri. Karena kalau dia bersodako, dia mendapatkan tambahan pahala. Bahkan dengan sebab sodako pernah kita sebutkan, bahwasanya sodako itu termasuk sebab ditambahkannya rezeki seseorang. Yang keempat maknaan antakuna bimakna min an di sini bermakna min Mislu kholtu al ilma an abi i min abi ya maknaan dan min ini sama ya seperti kholtu al ilma saya mengambil ilmu an abi dari bapak saya dari ayah saya ya i min abi ya maksudnya diambil dari awal kali di sini nanti berarti awal kali misalkan dia mengambil ilmunya itu dari ayah ayahnya ya ini empat makna an dari harfu harfu jar seperti perkataan Allah taala alam ya'lamu anna Allahu yaqbalut taubatan ibadi ya tidakkah mereka itu mengetahui bahwasanya Allah azza wajalla menerima taubat dari hamba-hambanya dalam surah atau ba'i min ibadihi ya taubat itu Allah terima awal kalinya itu dari hamba-hamba Allah yang berbuat dosa ketika mereka berbuat dosa maka Allah azza wajalla dan mereka bertobat maka Allah azza wajalla akan menerima tobat mereka yang ma'ruf nanti yang sering tergunakan adalah bermakna mujawaza dan juga bermakna ala itu termasuk makna yang sering digunakan ya dari an bermakna mujawaza dan bermakna ala. Kemudian sekarang harful jarri ala. Wala huma anin minha. Ala ini juga memiliki makna huruf yang makna yang sangat banyak. Di antaranya adalah al-istila, ai bi makna Istila meninggi maksudnya bermakna fawqo di atas. Seperti al-usfuru 'ala asyjarati, burung itu, burung usfur itu berada di atas pohon. Ya, fawqa asyjarati. Aslinya seperti itu. Dan seperti perkataan Allah, tilkar rusulu faddalna ba'dahu 'ala ba'd. Ya, itulah para Rasul. Sebagian di antara mereka kami berikan keutamaan di atas sebagian yang lain. Ay fauqobadin. Ya, di atas sebagian yang yang lain. Nanti gini ya, perhatikan. Ana dulu masih ingat tentang masalah Allah sama fauqoh. Allah sama fauqoh itu sama-sama kalau kita terjemahkan nanti bermakna dia di atas. Kalau Allah dia di atas. Dan bersentuhan langsung dengan sesuatu yang di bawahnya. Kalau fauco di atas tapi tidak harus bersentuhan langsung. Misalkan anak katakan seperti ini. Al-kitabu alal maktabi. Kitab itu di atas meja. Jadi antara kitab dan meja itu bersentuhan langsung. Itu juga dikatakan kitab itu di atas meja. Kalau fauco dia di atas meja tapi tidak bersentuhan langsung. Misalkan anak katakan seperti ini. Alkitabu fauqal maktabi. Buku itu di atas meja. Tapi di atasnya meja itu. Di atas meja itu ada tasnya dulu. Setelah tas baru ada bu, buku. Itu juga dikatakan di atas. gitu Namun perbedaannya. Kalau ala dan uh, fauqal. Kalau ala Dia dengan subjeknya yang dibawahnya. Itu bersentuhan langsung. Bersambung langsung. Kalau fauqal itu kebanyakannya tidak ya jadi misalkan gini ketika dicontohkan ya al-usfuru ala saja burung itu berada di atas pohon dengan menggunakan ala berarti antara pohon dan burung itu burungnya itu berhinggap di atas pohon paham ini namun kalau misalkan kita katakan tentang seperti pesawat ya yang berada di atas di atas pohon dia lewat gitu tapi men kebetulan Pas di atas pohon, posisinya. Di situ antara pesawat dan pohon tersebut tidak bersentuhan langsung. Namun kalau diberikan makna, itu bermakna fauko, bukan ala. Yaitu di antara makna perbedaan. ya Antara ala dan fauko. Kalau ala di atas tapi bersentuhan langsung dengan sesuatu yang di bawahnya. Kalau faukoh di atas, namun antara dia dan yang di bawahnya itu tidak bersentuhan langsung. Tidak sambung langsung itu. Ana Ada kitab satu ya, judulnya Al-Furuku Al-Lugaw. -al Perbedaan-perbedaan dalam sisi bahasa. Seperti jalasa sama kau ada. Jalasa duduk, kau ada duduk. Namun dalam sisi penggunaannya itu beda. Kalau jalasa itu orang yang sedang berdiri disuruh duduk. Kalau kok ada orang yang sedang berbaring kemudian disuruh duduk. Itu perbedaannya. Eh terbalik kalau kalau jalasa itu orang yang sedang berbaring. Misalkan ada saudara kita baring. Kemudian kita mau suruh dia duduk. Kita katakan ijlis. Duduklah. Namun kalau orang itu sedang dalam posisi berdiri. Dari sesuatu yang tinggi kemudian ke sesuatu yang rendah. Itu namanya fauko. Apa? Kok ada? Uk -uk, duduklah. Itu perbedaan antara jalasa sama kok ada itu ada maknanya seperti bait rumah ya rumah bahasa arabnya banyak darun baitun manzilun itu dari sisi penggunaannya itu berbeda-beda nanti penggunaannya ya kalau baitun ini rumah tapi sifatnya bersikap umum makanya bisa dikatakan baitul muhammadin baitullah ka'bah bisa kita katakan baitullah atau masjid bisa kita katakan Baitullah, tapi enggak bisa kita katakan Manzilullah atau Darullah, itu enggak bisa. Ya. Atau Baitul Ankabut, enggak bisa kita katakan Darul Ankabut, itu enggak bisa. Jadi lafat Baitun ini adalah lafat yang penggunaannya paling banyak, bisa diterapkan hampir di semua tempat. Tapi kalau Darun, dia rumah namun tempatnya tertentu gitu. Seperti percetakan buku ya ada namanya Darul Hadis atau nanti ada Darul Asar itu tertentu tempatnya Nah itu ada perbedaan dalam sisi bahasa kemudian yang ke yang kedua makna ala itu bermakna fi ya Hai antakuna bimakna fi mislukaulita ala dakhalal madina ala hini ghoflatin min ahliha ya Ay dakhala al-madinata fihi ni ghaflatin ahliha min ahliha Di sini ala bermakna fi yaitu bermakna di atau bermakna di dalam ya Atau yang ketiga at-ta'lil wa sabab Ala ini bermakna ta'lil atau sebab bermakna alasan atau sebab Seperti ahtarimu ka ihtirama yahtarimu أحترمك على أدبك saya memuliakan kamu atas adabmu enggak begitu nanti terjemahnya ya kurang tepat saya memuliakan kamu dikarenakan sebab adabmu atau saya memuliakanmu dikarenakan alasan adabmu gitu bukan bermakna ala bermakna eh bukan bermakna fauqa atau bukan bermakna fi bukan juga bermakna di atas kalau kalian terjemahkan nanti saya memuliakanmu di atas adabmu. Kurang tepat. Gitu. Saya memuliakan kamu itu sebabnya karena akhlakmu. Karena adabmu. Jadi ala di sini bermakna ta'lil. Yaitu mencarikan eh, sebab, eh, alasan. Wasababu. Atau juga bermakna ala asa eh, se, sebab. Yang keempat. Di antara makna ala antakuna makna ma'ah. Dia bermakna ma'ah, bersama. Seperti perkataan Allah, uhibbuka ya Ustazu. ala koswatika. ai ma'a koswatika. Ya. Saya mencintai, mencintai wahai ustaz ala koswatika. ai ma'a koswatika. Ya, di sini ala bermakna ma'ah. Ya, ala di sini bermakna ma'ah. Nanti dilihat maknanya Qaswatik ini. Ya Ustazu. Kemudian yang kelima. Harful Jarrifi. Huruf Jarfi. Walahu ma'anin kasi minha. Dia juga memiliki makna yang begitu banyak. Di antaranya adalah al zorfiya bermakna Zorof al zorfiya dahilin, bermakna dakhilin bermakna dakhil telah masuk. Al-qalamu fil kitabi, ya. Pulpen itu berada di dalam kitab. Berarti pulpennya diselipkan di dalam kitab, ya. Aidakhilii maksudnya berada di dalam di dalamnya. Jadi bermakna dzarfiyyah. Yang kedua, fi bermakna sebab dan ta'lil, sebab dan alasan. Seperti dakhala ar-rajulu asyjna fi sariqati dajajatin. Wah, ini kasusnya Seorang laki-laki itu masuk ke dalam penjara dikarenakan sebab mencuri ayam. Ya, di sini fi bukan dimaknakan di dalam mencuri ayam tapi diterjemahkan dikarenakan sebab mencuri ayam. Wa mislu qaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam dakhalat dakhalat imra'atun <tutuk> naro. fi hirratin habasat ha hatta matat pada khalat fiha nara Falah ia at-amat iz habasat ha, walah ia tarakat ha, tak min khosha ardi. Dan juga ada sabda Nabi saw dalam hadis riwayat Imam Bukhari. Kata beliau saw ada seorang wanita yang masuk ke dalam neraka fihir rotin, bukan diterjemahkan di dalam kucing. Ya, dikarenakan sebab seekor kucing. Jadi masuknya neraka dia itu karena sebab karena sebab seekor kucing. Jangan Jadi jangan selamanya fi itu selalu diterjemahkan di dalam saja ya. Bermakna zorfiya terus. Enggak. Ya. Jadi daholat imro'atun. Ada seorang wanita yang dia itu masuk ke dalam neraka. Fihir rotin. Dikarenakan sebab seekor kucing. Habasat ha. Wanita ini. Failnya nanti domir mustatir kembali ke imro'atun. Ah, dia menahan kucing tersebut. Hatta matat. Sampai kucing itu mati. Fadakhalat fiha an-nara maka eh, hatta matat fadakhalat fiha an-nara sampai kucing itu mati ya dikurung sampai mati fadakhalat fiha an-nara maka wanita itu ketika mati ketika meninggal dia masuk ke dalam neraka falahiya atau amatha maka tidaklah dia wanita tersebut memberikan makan kucing itu wasaqatha dan memberinya minum iz habasatha ketika dia menahannya Walah ia dan tidaklah wanita tersebut melepaskan, membiarkan kucing itu tak kulu untuk dia itu makan min kosa silar dari hewan-hewan atau sesuatu yang ada tumbuh di atas di atas bumi. Ya min kosa silar di itu maksudnya rumput, ya rumput-rumput yang ada di atas bumi. Aiy dah khalat bisa babi hidhiratin. Wanita itu masuk neraka disebab, dikarenakan sebab seekor kucing. Nah ini diantara makna fi. ya Bermakna zurfiah dan bermakna ta'lil bermakna sebab. Jadi gak selalu bermakna zurfiah saja gitu. Terkadang kita lihat ada seorang ustaz yang dia menerjemahkan. Dia tidak membawa makna huruf jernya. Dia memberikan kemakna yang lain. Itu tidak mengapa. Selama tidak lari dari konteks yang diinginkan dalam sebuah kalam tersebut. Sebaiknya, cukupkan dulu. Besok insyaallah kita lanjutkan lagi.